Ggez, ggez, ggez. Teman-teman, sudah bisa baca Al-Quran, kan? Wah, kalau belum harus cepat-cepat belajar tuh. Kalian bisa mulai belajar dengan mendengar lagu a b t a s a yang sangat asyik ini.